Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmi al-qiyamah Ahmad al Ba'ad Ikhwanillah Kita melanjutkan Kajian Uqih <tuh> Pada materi yang lalu Sudah dijelaskan uh, Syarat Syarat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi, ada yang karena syarat tersebut secara e, secara langsung berkaitan dengan e, inti daripada pernikahan, aneh kata tidak disyaratkan pun, itu menjadi wajib atas laki-laki e, untuk atas suami untuk e, memenuhinya dan ada juga syarat yang memang ditetapkan oleh perempuan buat dia mau dinikahi dengan syarat ini itu juga wajib ditunaikan andaikata memang si laki-laki si ingin menikahi perempuan tersebut ada juga syarat yang di sini sekarang asyurut alatina hasyriunha syarat-syarat yang e, dilarang oleh syariat. Jadi kalau dilarang Haram ditunaikan Yaitu apa Isshiratul marah indah zawaj Tolako Dorratiha Si perempuan Pemunya ini Masih Perempuan Dia mau dinikah Dengan syarat Bahawa si pria tersebut menceraikan istrinya yang Yang lama si uh, si laki-laki dia sudah punya istri ingin menikah istri yang kedua, tapi si, si calon perempuan uh, istri yang kedua ini mengatakan saya mau dicerai apa, dinikah oleh kamu tapi syaratnya apa istri kamu dicerai dulu ini apa? haram, doroh itu madu ya. ini kan doroh itu madu maksudnya madu ini eh, ya kan kalau istri pertama istri kedua itu masing-masing disebut apa? doroh jamannya doroir <tuh> madu itu maksudnya eh, haram kalau seandainya perempuan mensyaratkan mau dinikahi oleh si pria tersebut dengan syarat mencerai eh, istrinya yang yang lama dalam hadis bukhari muslim hadis abu hurairah kalau dia tangan lahan tu, langsung mengatakan walat as al naratu tolaqoh tiha litaq fa amafiina e, janganlah perempuan meminta e, untuk meminta si laki-laki untuk mencerai saudarinya, maksudnya Istri yang yang pertama yang sebelumnya diletak fa amanah ini supaya dia mendapatkan uh, semua bagian kepada dia jadi supaya apa? apa bagian segalanya ke, apa buat dia semuanya. Itu tidak boleh. Kan ada kan yang gitu. Ada tidak? Banyak. Itu haram uh, apa uh, ditunaikan. Jadi kalau ada perempuan seperti itu eh uh, andai kata mengajukan syarat seperti itu jangan ya kalau kalau seandainya dinikahi juga haram memenuhi syarat tersebut kemudian kalau ada yang mengatakan apa perbedaan kemarin kan kalau seandainya perempuan mensyaratkan ini masih gadis dia mensyaratkan mau mau di, saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya tidak mau di dimadu ya yeah. kemarin kan wajib di itu naik kan karena di sini syarat ini ada tidak memotrol kepada perempuan yang lain tidak ada modal ada modal bagi laki-laki tidak ada tidak tidak ada Kalau enggak mau Emang si laki-laki ingin memadu Ya jangan nikah dengan perempuan Ini cari perempuan yang yang lain Ini kan tidak mau dorotkan laki-laki Tidak mau dorotkan perempuan lain juga Ini hanya manfaat bagi perempuan itu sendiri Kalau si laki-laki tetap ingin memadu Ya cari perempuan yang, yang lain yang mau Nah kalau ini Ini eh, Perempuan yang dimodorotkan oleh si perempuan yang akan dinikahi ini adalah Perempuan yang sudah menjadi istri Bagi si su calon suami yang akan dia e, Nikah dengan dia Itu kan motorot ya Ketika dicerai meng, apa, Menghancurkan rumah tangga orang orang lain Itu perbedaannya Bagaimana yang dikatakan Al-Ibn Al-Qayyim Yang mengatakan Qila Qila Ketika menjelaskan perbedaan antara syarat yang pertama, itu syarat untuk tidak dimadu dengan syarat yang yang yang dilarang barusan, itu apa? E, kalau syarat menceraikan istri yang yang pertama, kata beliau, Alfar Kubayyinahuma Anna Pistiroti Talaqizawajah minal Idro Ribiha. Perbezaan antara keduanya adalah dalam penyesalan mencerai istri. Ya, yang sudah ada ini adalah memalorot, memalorotkan uh, istri tersebut. Terus Wakasri kalbiha, wakharobi baitiha, wachama tapi ada iha, malaysafish tiroti ada menikahiha, wanikahiqeriha juga apa, uh, menghancurkan hatinya, meng, menghancurkan rumah tangganya, juga membuat uh, ya musuh-musuh perempuan tersebut menjadi senang berbeda dengan apa? Kalau e, mensyaratkan tidak mau di dimadu. Itu kan tidak ada madarat kepada siapapun. Dan jika telah berwaqaf farraqa an-nasu bainahuma. Nas Daryu telah membedakan antara keduanya. Faqiyasu ahadihim al-akhar fasidun. Seingat mengkiaskan yang satu kepada yang lain adalah Kias yang Usah, artinya kalau syarat tadi tidak mau dimadu perempuan mau dinikah dengan syarat tidak mau dimadu wajib di Tapi kalau perempuan mau dinikah dengan syarat e, istri yang pertama diceraikan itu haram di ditunaikan. Kemudian selanjutnya wamin suari azwaj al mukhtarin bishartin wa ir sahihin zawaju ashigor di antara Gambaran pernikahan yang dibarengi dengan syarat Yang tidak suhi adalah Pernikahan as -shigur. Dalam hadis Bukhari Muslim ibnu Umar mengatakan Naha Rasulullah SAW Anis sigur Rasulullah melarang sigur Apa sigur itu? Nafi menafsirkan Ayyuzawijar rajul ibnatahu Ala ayyuzawijahul akhar Ibnatahu alaih sabainahum Sadaq Yaitu seseorang menikahkan putrinya atau wanita yang dalam perwaliannya kepada pria lain Dengan syarat si pria itu menikahkan putrinya atau wanita yang dalam perwaliannya kepada laki-laki pertama Dan tidak ada mahar diantara keduanya Maksudnya gini Si A punya anak perempuan Si B punya anak perempuan Si A e, menikahkan putrinya kepada si B dengan syarat si B menikahkan putrinya kepada si A dan tidak dengan e, tidak ada apa mahar di antara keduanya. Ini namanya syigara. Ini dilarang dalam Islam. Ini e, kalau di sini dilarangan, hikmah pelarangannya itu diantaranya, eh, sebagaimana yang sebutan para ulama adalah eh, maharnya ini adalah kemaluan yang lain, ya. Kan seolah-olah apa? Kan semestinya mahar kembali kepada siapa? Kalau mahar milik siapa? Perempuan kan? Tidak boleh wali mengambil apa? Mahar kan? Sekarang ketika perempuan tersebut dinikahkan Dia mengambil mahar gak Dalam pernikahan Sigor ini Tiga, tidak Jusi yang menikmati mahar siapa Iwalinya ya, Dia dapatkan apa Ya Masing-masing si A dan si B Mendapatkan apa, maharnya pak? Si A mendapatkan Mahar putrinya pak. Ini per, anaknya si Si B, si B mendapatkan Mahar putrinya si Si, itu namanya sigor tidak boleh dalam Islam. Tapi kalau seandainya ada mahar, bukan sigor lagi. Jadi di sini e, apa larangannya? Karena maharnya di sini adalah kemaluan perempuan yang yang lain itu. Maksudnya tidak kembali kepada si siapa e, si perempuan karena mahar itu milik Milik perempuan yang dinikahi Bukan milik wali Bagaimana Dalam hadis uh, Riwat Imam Abu Daud An-Nasai dan Ibnu Majah Dari hadis Amr Ibu Syuaib An-Abihan Jaddi uh, Rasul mengatakan Ayu mamur'atin Nukihat ala khiba'in Awidatin aw. -idatin aw, -idatin aw sadaq fa makana qabla isnatin nikah wa huwa laha wa isnatin nikah wa huwa liman udiya hu wa haqq ma ukrim 'ala perempuan mana saja yang dinikahi dengan apa mahar ya bila mahar itu disebutkan sebelum akad nikah ya pemberian ini disebutkan sebelum akad nikah maka ini milik si perempuan tersebut tapi kalau si laki-laki memberikan e, pemberian setelah selesai akad nikah, ya, itu ter, itu tergantung ditujukan kepada siapa pemberian tersebut. Jadi kalau yang dalam akad nikah itu milik siapa? Milik perempuan. Oke. <tuh> <tuh> Kemudian undang syarat-syarat sihati al-zawaj syarat sah pernikahan de syarat sihat al-zawaj ialah syarat-syarat yang tatawaqafu tatawaqafu 'alaiha sihatu syarat syarat pernikahan syarat-syarat <tuh> yang mana keabsahan pernikahan tergantung kepada syarat tersebut <tuh> di mana bila syarat itu ada, maka pernikahan dianggap sah secara syariat dan berlaku bagi pernikahan semacam ini semua hak-hak hukum-hukum yang berkaitan dengan akad pernikahan artinya kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak tidak sah e, syarat pernikahan ada dua yang pertama Uh, halalnya perempuan Untuk dinikahi oleh Si pria Dengan arti perempuan tersebut uh, Bukan Mahram Atau bukan perempuan Yang dalam kondisi Tidak halal dinikahi Walaupun dia bukan mahram Kalau mahram kan muharamat akan Nanti ada bahasan muharamat Ada orang yang bukan mahram tapi dia tidak halal dinikahi seperti apa perempuan yang sedang dalam masa tidak itu kan tidak boleh di, dinikahi walaupun dia bukan apa karib kerabat jadi di sini syarat pertama adalah perempuan tersebut kosong dari hal-hal yang mengharamkan untuk dinikahi baik pengharaman ini E, Pengahalan yang selamanya Ataupun yang sementara Yang selamanya kan yang muharamat itu Yang sementara tadi yang e, Perempuan Ajinabiyah Yang haram karena kondisi tertentu Seperti sedang menjalani masa Iddah Kemudian yang syarat kedua adalah Al-Ishad al-Zawaj Mempersaksikan terhadap akad Nikah Saksi itu kan nah, Apa hukum saksi Terus apa syarat-syarat saksi tersebut? Terus apakah boleh dalam pernikahan kesaksian perempuan? Eh, Secara hukum mempersaksikan terhadap pernikahan. Jumhur ulama mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada saksi. Jadi saksinya harus hadir saat terjadi akad nikah. Dalam hadis sahih Rasulullah s.a.w. mengatakan La nikaha illa bi biwaliyin Wasyahiday ad-din Tidak sah Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua Saksi Yang adil Jadi harus ada Saksi dua orang Wasyahiday ad-din Dua saksi yang adil itu dalilnya. Ada e, dalam mazhab Maliki e, saksi itu bukan syarat pernikahan. Jadi kalau dalam hukum-hukum fikih -hukum ya pasti ada ada pertentangan tuh ya. Dalam mazhab e, Maliki tidak disyaratkan ada saksi. Dalam mazhab Abu Hanifah tidak disyaratkan adanya wali. Ya. Yeah. Kalau orang cari pendapat yang mudah-mudah mengumpulkan sekarang ngambil dari mazhab Hanafi tidak pakai wali, ngambil dari mazhab Maliki tidak pakai saksi. Akhirnya apa? Kan ada ya, orang yang tatabu ar-khash dan mencari uh, apa yang yang mudah-mudah. Akhirnya datang dengan agama baru gitu kan. Karena ulama yang mengatakan uh, tidak harus tidak dari syaratkan ada saksi memperketat dalam wali. Yang tidak yang mensyaratkan ada wali uh, apa uh, yang mensyaratkan tidak ada wali, dia memperketat dalam masalah saksi. Tidak ada seorang pun yang mengatakan boleh tidak, tidak ada wali dan tidak ada saksi. Karena tidak ada wali, tidak ada saksi apa? Ya zina ada dulu pernah tak dengan ada ya itu. Terus ma'yu fi syuhud apa yang disyaratkan dalam saksi? Saksi syaratnya apa saja di sini. Syaratoh fi al aklu wal bulug wal simau kala mil muta'aqidah ini maafah mi'anal maksud. Anal maksud Abihi akdu az-zawaj yang disyaratkan dalam saksi ini pertama al aqlu berakal. Berarti kalau orang gila tidak sah. Hein? Terus apa al-buluk balik anak kecil tidak sah. Kemudian e, si saksi ini mendengar apa ucapan orang yang akad ini. Dan paham bahwa yang dimaksud dengan apa dengan ucapan antara si wali dengan si calon e, suami ini adalah akad nikah. Maka seandainya yang menjadi saksi adalah orang yang tidak memahami maksud, berarti tidak, tidak sah. Anak kecil yang belum balik itu juga tidak sah. Orang gila juga tidak, tidak sah. Kemudian apakah disyaratkan adil ya adil dalam saksi kan dalam wali tidak disyaratkan apa adil ya kecuali kalau kefasikan si wali ini memandangatkan perempuan anaknya maka kalau sudah apa keterlaluan kefasikannya itu dia tidak belum boleh menjadi wali. Tapi di sini bagaimana dengan saksi? Apakah disyaratkan adil? Kan tadi dalam hadislah nikah ilabi waliin wasyihiday adlin tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jumur ulama mengatakan disyaratkan adil. Tapi kan eh, adil itu kalau disyaratkan adil dengan definisi yang disebutkan oleh e, apa, para ulama-ulama dahulu, ya itu apa orang yang istinat fi wajibat menjauhi muharomat, orang yang melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram dengan memperhatikan hal-hal yang menjauhi hal-hal yang bisa apa e, mencoreng muru'ah itu kan syarat Keadilan yang disebutkan dalam Buku-buku ulama dulu Mungkin kalau syarat tersebut Diterapkan di zaman sekarang kayaknya Ya mungkin Jarang orang semacam Semacam itu Makanya para ulama menjelaskan bahwa Yang yang diperhatikan Disini adalah al-amsal Sal-amsal Sesuai dengan zamannya Ya karena Tolak ukur zaman sekarang Berbeda kan Mungkin orang yang dianggap seolah zaman sekarang Kalau zaman sahabat Zaman salaf ya. ya Karena zaman salaf Seorang sahabat mengatakan zaman tabiin Kami menganggap sesuatu Yang kalian anggap sepele zaman ini Kami dahulu menganggapnya sebagai Mubi itu kan Hal-hal yang bisa membinasakan Berarti kan tolak ukur berbeda kan oleh sebab itu ee, seperti dalam sepuluh salam ya menjelaskan bahwa e, apa kesaksian e, apa keadilan itu alamsal al amsal jadi carilah orang yang paling baik diantara yang yang ada gitu. kalau tidak ada yang yang sesuai dengan standar gitu. terus Uh, yang dimaksud adil di sini, ya adil adalah orang yang tidak terang-terangan dengan kesaksikan, sehingga kesaksian orang majhul hal atau masyhur hal orang Muslim, masyhur hal yang tidak diketahui apakah dia itu adil atau fasik itu juga sah. Saatnya dalam akad pernikahan Yang saksi orang Masturul hal, itu masturul hal orang muslim Yang apa Tidak diketahui Statusnya, apa dia Fasik atau Adil Atau keyakinannya bagaimana itu namanya Masturul hal Nah, kemudian Dia menjadi saksi Pernikahannya Sah, walaupun setelah itu diketahui Ternyata dia orang Klasik, karena yang mau adalah saat akad nikah itu, itu tidak nampaknya kefasikan bagi ulama yang mensyaratkan harusnya harus e, saksi yang adil. Kemudian selanjutnya e, kesaksian perempuan boleh tidak e, perempuan atau sah tidak kesaksian perempuan dalam dalam urusan pernikahan ini, kan ulama sepakat bahwa dalam masalah muamalah kaitan dengan harta e, perempuan bisa jadi saksikan dalam surat Al-Baqarah ayat mudayana yang panjang kan e, kalau tidak kan syarat e, dianjurkan e, jadi ada saksi kan kita transaksi jual beli atau hutang piutang atau yang kaitan dengan harta e, ada saksi berapa dua orang laki-laki kan kalau tidak ada dua orang ada seorang laki-laki ditambah perempuan dua kan kan itu dalam muamalah maliyah nah di sini dalam kaitan dengan nikah boleh enggak sekarang saksinya perempuan umpamanya satu laki-laki dua ditambah dua perempuan di sini sebetulnya uh, para ulama mazhab Syafi'i, Hambali mereka mensyaratkan dalam kesaksian pernikahan ini adalah Az-Zukuro Harus laki-laki Seandainya tadi saksinya satu laki-laki Dua perempuan, pernikahan Kesaksian tidak sah Berdasarkan apa yang dibatikan oleh Abu Bait Dari Az-Zukri Bahawa beliau mengatakan Madadis sunnah An rasulullah Wasallam Allah ya juzah Syahadatu an nisa fil hududi walakit nikahi walakit talaki uh, sudah berlaku sunnah dari Rasulullah SAW buat tidak boleh kesaksian perempuan dalam hudud hudud ketika menetapkan hudud pencurian kan? hudud zina uh, kodab itu uh, hudud tidak boleh kesaksiannya perempuan terus walafin nikahi dalam pernikahan walafitolaki dalam perceraian, jadi harus laki-laki. Ada juga sebagian ulama madzhab yang lain mengatakan boleh tadi laki-laki ditambah perempuan. Mereka mengkiaskan dengan harta tadi, sedangkan ayat yang dalam surat al-baqarah kaitan dengan masalah harta. Sedangkan dalam masalah masalah yang dengan furuj kemaluan, hudud darah ya, kaitan dengan darah jiwa itu diperketat makanya kan sekarang dalam Islam kan bukan pakai logika ya coba sekarang dalam dalam hudud membunuh kan kesaksian orang untuk kisos kan cukup kesaksian berapa orang dua orang kan ya dua orang padahal kisos ini kan orang nanti dibunuh ya Saksi bahawa si Bulan telah membunuh Si Bulan Itu saksi Dua orang atau dalam e, Ketika di hadapan mahkamah Ketika mempersaksikan si Bulan telah kafir Juga saksinya dua Orang laki-laki Muslim yang ada Tapi ketika dalam perzinahan Saksinya berapa? Empat orang Ya. Padahal kisah Kaitan dengan Jiwa pengkafiran juga kaitan dengan jiwa juga. Ini kaitan dengan kemaluan berapa? 4 orang. Tadi kan agama dinul Islam ini bukan pakai logika. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan la kana dinu birai, la kana asfal khufi, aw la min semen'ahu wa qad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu alazhari khufi dan din ini pakai logika akal tentu bahwa sepatu lebih utama diusap daripada atasnya. Saya melihat Rasulullah telah mengusap atas sepatu. Jadi maksudnya din ini harus takwifi, saya dengan apa yang ada dalilnya. Kalau tidak ada, tidak boleh kita menggunakan e, logika, Logikaan Tapi yang jelas ini ini dalil yang sohi yang sore tidak mungkin bertentangan dengan akal yang yang sehat. Kalau ada dalil yang sohi sore, terus ada akal yang menyelisihinya berarti akalnya tidak tidak sehat. Kalau ada akal yang sehat, terus ada dalil yang sepertinya bertentangan, bisa jadi dalilnya tidak sohi atau dalilnya sohi tapi tidak tidak sore. Kemudian, uh, isyirat Al-Khurya. Apakah disaksik, uh, disyaratkan dalam saksi ini harus orang merdeka? Jadi saksi ini tidak boleh budak. Tidak ada dalil dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Buat saksi dalam pernikahan disyaratkan apa orang merdeka. Berarti budak sah hamba saya itu sah. Menjadi saksi. Kemudian... Uh, Islam, apakah disyaratkan Islam juga? Ulama sepakat kalau yang mempelainya laki-lakinya Muslim, perempuannya Muslimah itu memang harus Muslim orang Islam saksinya. Tapi kalau seandainya laki-lakinya Muslim, perempuannya wanita Kitabiah, ada sebagian ulama mengatakan sah kesaksian dua pria orang Kitabiah juga, kan? boleh kan e, menikah dengan apa e, ahlo kitab kalau kita kafir musyrik tapi Allah membolehkan pernikahan dengan mereka dengan syarat-syarat tentunya kan harus perhatikan e, kemudian selanjutnya mata yakun al abdu guerrola zimin kapan akad nikah itu tidak mengikat jadi tidak mengikat ini bisa dibatalkan. Di sini ada beberapa gambaran e, akad nikah menjadi tidak lazim, tidak mengikat, dan mati bisa dibatalkan. Di antaranya adalah bila si laki-laki menipu perempuan, menipu perempuan yang mengatakan melamar perempuan, saya ini masih perjaka, itu kan? Ya. Yeah. Orang menewaskan uh, akhirnya si perempuan tersebut apa mahu dinikahi. Ternyata siapa sudah punya istri. Itu si perempuan punya hak apa asah asah. Kalau kalau belum didukul, ya. kalau belum didukul uh, apa uh, perempuan apa tidak, tidak berhak Mendapatkan apa mahar kalau sudah didukul mahar perempuan apa berhak mendapatkan mahar itu kalau si perempuan apa mau mempasahnya tapi kalau dia akhirnya rido karena susah cari calon suami itu kan akhirnya rido berarti apa itu kan hak perempuan ya kalau yang ditipu siapa perempuan kalau dia ternyata merelakan sudah terlanjur itu kan, apalagi kalau sudah didukul itu kan? sudah terlanjur kan, maka ya udah masih terusin itu, atau umpamanya eh, sekarang lagi-lagi Ditipu oleh perempuan ketika ditanya apa kalau masih apa background ya perawan atau eh, sudah apa eh, atau sudah pernah nikah atau Sayyib gitu kan. Perempuan mengatakan saya masih, masih apa? Ya masih asli gitu kan. Terus setelah akad nikah ternyata apa? Dia sudah bukan gadis gitu kan. Di sini yang ditipu siapa? Ya, Laki-laki. Laki-laki berhak apa? Membatalkan akad nikah. Ini gimana sudah dihukum kan? perempuan berhak mendapatkan, mendapatkan mahar tapi mahar untuk apa? ee sayib umpamanya kalau dia perempuan tersebut kalau semacam dia kalau masih gadis maharnya umpamanya 5 juta umpamanya tapi kalau udah apa? sayib berarti e, umpamanya berapa? Iya satu juta umpamanya si laki-laki ngira dia masih apa gadis kan tertipu ternyata sudah apa sudah bukan lagi mau batalkan berarti apa berikan kepada si perempuan tersebut berapa satu juta yang empat juta dia ambil dan terus tinggalkan itu pasah itu seandainya apa Mau pasang Kalau mau dilanjutkan Ya dilanjutkan Atau banyak, e, contoh yang lain e, Si laki-laki nikahnya perempuan Padahal dia sudah pernah nikah dengan Perempuan yang lain Ternyata dia mandul Tapi ketika nikah sama perempuan Dia tidak menyebutkan luar dirinya Mandul Tertipu kan perempuan Itu juga berhak untuk pasang atau ternyata pada si laki-laki tersebut ada penyakit yang membuat apa al-amrod, al-munafira -al penyakit-penyakit yang membuat orang rari kayak apa, abros sekujur tubuhnya jadi baros apa ya uh, purapan gitu atau juzam juzam apa, kusta atau apa Jub, Jub itu uh, apa kemaluannya potong itu, kan Jub atau Inin, Inin apa? Inin itu uh, kema, apa kemauannya besar tapi itu Inin, itu perempuan ketika dinikahi nikah laki-laki semacam itu punya hak untuk rasa begitu juga laki-laki menikahi perempuan ternyata ada penyakit-penyakit semacam itu. Makanya Umar mengatakan ayyuma rajulin tazawaa'a imra'atan fadakha la biha fawajada ha majnun majzuma aw barsoa fa fa biha, falahal mas, fa indakha biha fala al bimasihi yahu wa huwa allahu alaman goroho minha Laki-laki mana aja Yang menikahi perempuan Terus dia menduhulnya Ternyata mendapatkan apa Dia itu barso Tadi baros, penyakit baros majin, Majizuma Penyakit apa Juzam, tadi kusta Atau majinuna, gila Kalau dia menggaulinya apa Menggaulinya Si perempuan tersebut Berhak mendapatkan apa Mahar dan nanti si laki-laki menagih karena tertipu kan kepada orang yang menipunya, siapa yang menipunya, walinya. Jadi perempuan karena sudah di duluh kan? Ya, sudah di duluh ya dia berhak mendapatkan apa? mahat. Tapi si laki-laki nagih kepada orang yang telah menipunya kepada walinya itu. Ini eh, apa? hal-hal yang bisa membuat orang apa eh, akad pernikahan menjadi tidak rasim tidak baik jadi jangan sampai apa orang menipu perempuan nggak baik kalau car carinya apa di Facebook gitu kan menipu itu maksudnya menyebutkan apa kriteria-kriteria yang buat orang menarik pada tidak tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Gitu jangan menipu Mangosha pada Samina izin kan pancia penipu bukan termasuk golongan kami <tuh> ini materi BG uh, pada pagi hari ini kita cukupkan dengan subhanallah walhamdulillah shallallahu la warahmatullahi wabarakatuh Thank <laughs> you.